Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, na'budu wa iyyah nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah segala puji bayinya dan dialah yang maha besar yang memetemukan kita kembali di hari ini, hari yang ke-11 pada bulan Juni pada tahun 2009 atau bertepatan pada tanggal 17 Jumadil Akhir 14.30 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan tele dakwah. Apa kabar anda, pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmati Asmuri didampingi oleh anak ya, ya, ya. saya, Lispi Revina. Ya, selama satu jam ke depan kami akan menemani anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, di studio kami juga telah hadir dua orang Dewan Hakim yang akan menemani dan tentunya akan menilai para da'i dan daiyah yang akan menyampaikan dakwahnya nanti. Di sini sudah ada Bapak Dr. Ali Nurdin MA dan Bapak Dr. Haji Abdul Satar Gani MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan untuk tema pada pagi hari ini adalah... Um, Mengingat, mengingat kematian ya mas Aji, aduh. <laughs> Katanya orang yang cerdas itu harus sering-sering mengingat kematian gitu. Ya, yeah. <laughs> <laughs> yeah, bagi anda yang ingin mengikuti acara ini, anda dapat menghubungi kami di nomor telepon lima tujuh dan nol dua satu Namun sebelum acara ini kita mulai seperti biasa Mas Haji uh -huh. kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu ya. yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Ali Nordin ma silakan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu para pemirsa TVRI dan khususnya pecinta dari dakwah yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala beberapa poin penting yang mesti diperhatikan dalam kaitan penilaian teliti dakwah ini adalah yang pertama aspek isi atau konten dari dakwah anda ada keterkaitan antara tema utama dengan isi yang anda sampaikan jangan sampai temanya apa isinya apa kemudian dalam konteks isi karena ini arah dakwah jangan lupa anda menyertakan Kutipan ayat-ayat suci Al-Quran yang disertakan dengan nama surat dan nomor suratnya Juga, kalau memang Anda temukan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tema tersebut Tentu lebih bagus dan akan menambahkan nilai poin Anda apabila disebutkan sumber periwayatan hadis tersebut Kemudian yang kedua adalah tentang kelancaran dalam Anda menyampaikan narasi dakwah Anda ini membutuhkan Anda tidak harus tergesa-gesa namun juga tidak harus terlalu lambat mungkin sebatas yang Anda pahami itu lancar mengalir silahkan karena boleh jadi masing-masing peserta akan berbeda dalam aspek tingkat kelancarannya yang ketiga tentang manajemen waktu dalam menyampaikan dakwah Anda Karena media kita adalah media yang amat terbatas waktunya Dan Anda diberi waktu sampai 3 menit Maka Anda harus maksimalkan waktu tersebut Kalau harus dibagi Anda tidak perlu panjang-panjang pembukaan Demikian juga nanti penutupnya Tapi langsung to the point kepada konten isi yang ingin Anda sampaikan Kemudian vokal Anda juga harus Uh, sedemikian rupa tepat tidak usah terlalu tinggi, namun juga tidak harus terlalu rendah, usahakan sedemikian rupa seimbang, sehingga dapat mudah dipahami oleh pendengar kemudian yang kelima, intonasi suara anda, sedapat mungkin juga tidak harus berirama, tidak harus meninggi tapi bersifat natural, dari intonasi anda, itu akan sangat Membantu penilaian Anda Dan yang Keenam Artikulasi suara Anda sekaligus Ini mencakup diksi pilihan kata Anda Tidak harus bertele-tele Tapi artikulasinya harus tepat Memilih ungkapan yang tepat Sehingga akan mudah dipahami Oleh uh, para pendengar Demikian pembekalan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Saya sudah menyampaikan pembekalan pada ya. kita ya. Saya setidaknya mencatat ada enam hal yang harus ya. diperhatikan ya. Kalau kita boleh sedikit review tentang aspek isi, gitu ya. Benar itu benar. juga harus apa namanya konten dakwahnya itu harus harus lengkap, lengkap gitu ya. Kalau ada kutipan nas Al Qurannya harus di, di, di ya. apa namanya sebutkan surahnya, ayatnya, Hadith gitu ya. Hadis juga ya. Hadisnya juga jelas. Sumber periyotannya juga jelas. Ya. Kemudian yang lain, Pak. Apa saja tadi yang lain? <laughs> ada Ya. ya, Nampaknya kelihatannya sudah masuk waktu subuh ya, ya untuk wilayah ya. Jakarta dan sekitarnya Pada hari ini masuk pada pukul 4 lebih 37 menit Dan untuk itu kita mengucapkan uh, selamat melaksanakan ibadat salat subuh Dan kita akan nantikan azan subuh berikut ini dan kami akan kembali setelah azan subuh Tetaplah Terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Teledakwah dan kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dan 0215743478. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan password-nya terlebih dahulu, Ballihu anni walau aya, salah satu hadis Rasulullah yang sudah sangat populer yang artinya Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Dan untuk tema pada pagi hari ini adalah Mengingat kematian Dan waktu yang akan kami berikan kepada Anda adalah sebanyak 3 menit Jadi mohon untuk diperhatikan waktu tersebut Adapun beberapa kriteria yang akan dinilai saat menyampaikan dakwahnya Antara lain meliputi aspek isi atau konten dari uh, dakwah yang Anda sampaikan Yang kedua harus menyertakan kutipan nama surat yang diambil dari Al-Qur'an maupun hadis itu juga akan menambah poin bagi Anda yang ketiga kelancaran dalam menyampaikan narasi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat mengingat waktu juga hanya tiga menit jadi mohon untuk memperhatikan manajemen waktu tersebut selanjutnya yang akan dinilai adalah vokal harus tepat dan jelas intonasi suara juga harus bersifat natural dan kemudian artikulasi juga harus tepat. Ya, pemirsa masih ditunggu partisipasi anda di 5743476 dan 0215743478. Acara ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang dai, ddia, atau bahkan dai cilik sekalipun. Dan uh, rekan kami di sini juga Mas Rahmaji Aspuri masih menemani saya. Artinya tidak sendirian. Iya, <laughs> ya. tidak sendirian. Dan dewan hakim kita juga masih ada Dr. Ali Nurdin MA dan Bapak Haji Abdul Satar Gani MA ya Mas Haji Iya. Tadi setidaknya ada 6 kriteria tadi yang disampaikan. Hmm. Mudah-mudahan itu menjadi acuan kita di dalam uh, apa namanya nanti menyampaikan materi menyampaikan dakwahnya. Menyampaikan materi dakwahnya. Ya. dakwahnya. Ya. Uh, harapannya agar dakwah yang disampaikan itu tidak saja bermanfaat bagi. Kita tapi bagi orang lain yang mendengar pun dapat memetik hikmah dari apa yang disampaikan Dan kami masih menantikan anda di 574-3476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 021-574-3478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta Dan jangan lupa manakala anda sudah tersambung bersama kami, tolong sebutkan passwordnya dengan benar Baik, nampaknya sudah ada yang tersambung? Bagi hari ini adalah tentang mengingat kematian dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kita perlu ingatkan bahwa bagi para daih-daih yang sudah pernah mendapatkan predikat terbaik, kami mohon agar memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk bisa juga ikut berpartisipasi di acara ini. Dan jangan lupa juga bagi yang sudah pernah mendapatkan predikat terbaik, mengirimkan foto ukuran foskatnya nanti ya. Oh iya, kemarin sudah final ya. Iya. Sekarang uh, sisi pertama pekan yang lalu bagi yang menang pekan lalu jangan lupa menyala, mengirimkan foto ukuran foskat kepada kami agar saat sisi final nanti bisa ditampilkan. Nabahnya sudah tersambung baik sih? Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password-nya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah dengan siapa di mana? dan apa mari sini di sekarang. Baik Bapak, tema kita pada pagi hari ini adalah mengingat kematian. Waktunya selama 3 menit. Silakan dimulai dari sekarang dan mohon diperhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khofi kull nafsi zaika thawr. Wal salatu Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Amma abad Pemirsa TVRI dan kaum muslimin Yang dimujiakan Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kembali dalam kena mengingat kematian Kematian adalah salah satu Yang patut kita syukuri Yang patut kita sadari tak adalah salah satu perkara yang tidak boleh tidak terjadi -se kepada setiap luhu manusia. Setiap yang mempunyai roh pasti akan mengalami yang namanya mati. Cuma balik itu semua ada beberapa hikmah dan hal yang harus kita persiapkan. Dikarenakan Rasulullah saw mengingatkan kepada kita akan datangnya kematian, sebagaimana sabda Rasul. Yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Makatib Rasul bersabda: "Akhir umat siri hari ni lada, perbanyak banyaklah mengingat mati, perbanyaklah kamu mengingat yang memutuskan terhadap kenikmatan kenikmatan, yaitu adalah mati. Mati adalah salah satu keputusan yang harus kita hadapi, dan perkara yang tidak boleh tidak harus terjadi." Karena kematian adalah salah satu gerbang yang mengakarkan seluruh manusia akan mencapai kehidupan yang hakiki. maka oleh karenanya banyak sekali manfaat dan faedah dalam mengingat mati. Pertama faedahnya adalah li'a azharu anil mati. Insyaallah kalau kita bisa mengingat mati, kalau kita berbarak mengingat mati, maka. Kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kedua, mati juga akan menimbulkan, akan mendorong kita untuk berfakarat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan kejadian, saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia, marilah kita persiapkan perjalanan yang sangat panjang ini, persiapan bekal yang kita bawa untuk menyaksikan, kerana ke kehidupan yang takdir adalah kehidupan yang mati maklumat oleh karenanya mari kita sama-sama kita berbanyak bekal amalan-amalan soleh dikarenakan amalan-amalan soleh tersebut yang insya Allah akan menjadikan satu diri kita mendapat kebahagiaan nanti di akhirat maklumat oleh karenanya Allah SWT telah bersyirpan Ya Ayyaduhannak sulimut wa'innah iri'i'i ila rabbi siho diatammal sukat al-fajar ayat 27 demikianlah Baik, Pak Marsidi, terima kasih juga telah berpartisipasi. namun sayang ya. Iya, waktunya uh, sudah waktunya habis. Waktunya sudah habis dan kita harus potong. Walaupun ya. beliau tadi ingin Masih closing ya. Masih ada yang ya. ingin disampaikannya, <laughs> Mas Saji. Baik, tapi setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil. Ketika kita banyak mengingat kematian, insya Allah kita akan uh, tidak melakukan maksiat. Mm -hmm. dan. Tambah taat kepada Allah itu Allah. Uh, yang beliau sampaikan tadi ya. Amin. Dan kami masih menantikan anda di 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan jangan lupa manakala anda sudah tersambung, tolong sebutkan juga pasalnya dengan benar. Beliwan ni walau ayah. Itulah kira-kira pasutnya ya. Salah satu hadis Rasulullah yang sudah sangat populer sekali ya Mas Aji Betul. yang artinya sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat. Mm -hmm. Jadi lebih dari satu ayat pun juga itu akan lebih bagus lagi. Lebih baik. <laughs> satu ayat saja baik, apalagi lebih. Iya, apalagi lebih. Dari lebih itu, iya gitu, ya. sekali. Iya. Uh, kalau uh, mendengarkan dari apa yang disampaikan Pak Sofian, Dan apa Pak yang disampaikan Marsidi. Pak Marsidi tadi. Mm -hmm. Memang mengantarkan kita kali ya kepada sesuatu yang memang mau tidak mau suka tidak suka walaupun ya. terkesan kematian itu adalah menyeramkan. Menyeramkan. Tapi harus kita ingat gitu ya. Iya betul sekali Mas Haji Karena Rasulullah juga pernah bersabda, mm -hmm. perbanyaklah mengingat mati karena mm -hmm. hal itu akan mendekatkan kita uh, kepada Allah dan juga Insya Allah akan menghapus dosa ya Mas oh, Haji Subhanallah. <laughs> Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang seperti itu pemirsa ya. Amin ya Robbana ya. Amin ya Robbana. Ya Jadi pada intinya itu manusia itu sebenarnya tidak perlu takut mati Iya betul Karena tadi tak suka tidak suka mau tidak mau itu akan menghampiri ya. Tinggal waktunya kapan kita tidak tahu ya. Begitu, ya. Nah makanya mungkin dihimbau bagi orang-orang yang uh, seperti kita-kita ini uh -huh. Memang harus disarankan seperti kata dua orang dai tadi ya. ya untuk banyak-banyak membawa bekal kali ya. Ah, <laughs> tidak hanya di dunia tapi juga untuk bekal di akhirat hmm, nanti ya Mas Aji. Kita terkadang konsentrasi hanya pada bekal-bekal yang di dunia. Ya, betul. Untuk yang di akhirat mungkin enggak. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk lagi Mas Aji. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak. Passwordnya Bapak. Bariliku Ani walau ayat. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak H. P. bagi negara sekarang. Baik, Bapak. Tema kita adalah mengingat kematian. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh tanah air yang saya hormati, izinkanlah saya pada hari ini tampil di tele-da'wah untuk menyampaikan tema tentang mengingat kematian. Tiap-tiap orang tentu mempunyai satu ajar, yaitu ketentuan waktu mati atau suatu batas hidup, baik orang yang mati karena sakit, tua yang dianggap mati biasa atau mati karena tenggelam, kecelakaan lalu lintas, tertembak, dan sebagainya. Semuanya itu mati berdasarkan ajal yang teradipukan oleh Allah Sudah tentu ajal itu tidak mungkin dapat maju atau mundur Sedangkan sesuatu yang menyebutkan seorang mati itu Hanyalah merupakan sebab berantara belaka. Likul li ummatin ajalun iza ja ajaluhum Nayas takhiru nasa'atawwa layas takhtimun Ya, Tidak-tidak umat mempunyai batas Maka bila mana ajal batas Waktu mereka telah Sampai Tidaklah mungkin Disanggurkan atau Dimajukan sabun Al-A'raf -al -al -al -al Ayat 34 Karena ajal itu Hanyalah satu saja Tidak lebih dari tidak kurang Demikianlah pendapat ahli sunnah Yang harus kita pegang dulu Di samping itu ada pendapat sebagian orang muqtazilah Yang mengatakan bahawa ajal manusia itu tidak hanya satu Orang yang mati, terbunuh misalnya dia Yang bukan mati atas ajalnya Yang mati atas ajalnya hanyalah orang-orang mati biasa Mereka berpendapat demikian Karena bertegang kepada hadis Hadis Nabi yang mengandung perhatian Adanya seorang dipanjangkan umurnya Atau diundurkan waktu matinya Sebenarnya bukan begitu maksud hadis tersebut. Sebab yang dimaksud dengan dipanjangkan umur Ialah umur yang telah ditetapkan Batasnya itu Diperbanyak fahidah dan berkahnya Sehingga seakan-akan diperpanjang umurnya Begitu pula Juga maksud doa-doa Minta diperpanjang umur Bukannya minta diubah ketentuan ajal Yang ditetapkan oleh Allah SWT Oleh karena itu Maka orang mati Baik disebabkan sakit Ataupun mati terbunuh Adalah juga mati atas ajalnya Yang sedang ditugaskan Mencabut roh Seseorang itu ialah Malaikat Israel Demikianlah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khatibi dari Serang, terima kasih telah berpartisipasi dan kata beliau tadi juga terputus. Agak terputus ya. Agak terputus. Tapi ada yang menarik yang beliau sampaikan, ada dari kalangan Mu'tazilah berpendapat katanya ajal itu tidak sekali gitu. Iya, betul sekali. Jadi orang yang umurnya panjang itu bisa berkali-kali gitu kan. tapi yang panjang umur juga bukan berarti bisa menentukan sendiri, tapi itu sudah Uh, ditentukan ya, batasnya betul. ya mas Haji, namun tadi di apa namanya luruskan oleh beliau, mm -hmm. karena beliau pendapat hadis tersebut terus seperti itu yang namanya yeah. panjang umur itu bukan umurnya yang dipanjangkan, yeah. <laughs> tetapi keberkahan yang muncul dari usia kita yang ada yeah, banyak bermanfaat bagi yang lain gitu yeah, ya, tidak betul. menyusahkan dan tidak bikin onar lah mungkin begitu yeah. <laughs> <laughs> semakin menarik tampaknya, walau yeah. hanya baru tiga orang yang sudah menghubungi kita, tetapi dari materi ketiga ini, uh, sangat variatif dari suatu tanah dangnya gitu ya, yeah. sehingga Uh, kita bisa memahami dari sudut mana uh, Apa namanya uh, Faidah manfaat kematian Yang harus kita ingat gitu ya Mbak Ya karena selama ini yang kita ketahui Kematian itu sangat mengerikan ya Mas Aji betul. Menakutkan bagi orang yang mendengarnya gitu mm -hmm. Tapi ternyata tidak seperti itu Tidak seperti itu iya. Dan kita memang harus punya Bekal yang cukup untuk uh, Memasuki gerbang kematian iya, yang uh, Pasti akan kita temui gitu ya Kita juga tidak bisa menghindari kematian itu ya Mas Aji Tidak bisa menghindari Iya <laughs> Uh, pada pekannya lo, saya baca buku ada yang menarik, mbak. Judulnya iya. Tuhan inilah proposal hidupku. Mm. Judulnya juga menarik Bagus gitu. Sekali, Bagus sekali. Ya. <laughs> uh, artinya di buku itu dikatakan kita untuk 17 Agustus Agustusan aja buat proposal. Apalagi nah. buat hidup kita yang bertahun tahun? Nah, buat proposal kata buku itu. Tuh sekali itu uh, mudah-mudahan menjadi referensi lah Baik kita gitu ya Untuk melakukan ya. sebuah kehidupan yang Tidaklah terlalu panjang ya. gitu ya Antara 60 sampai 70 tahun Mungkin kisaran ya, betul, orang kita sekali, Setidaknya banyak hal yang harus kita siapkan Untuk menghadapi kematian itu ya. mm -hmm. Dan mudah-mudahan kita juga Sudah siap jika kapanpun dipanggil Oh iya mau Tapi, mau, tapi, tapi... dengan uh, bekal yang sudah ada di dalam diri kita ya Mas Aji Insya Allah, Insya Allah. Karena kita dah tahu kematian itu kapan datang Jadinya yeah. dari sekarang kita memang selalu berupaya Untuk melakukan hal yang terbaik gitu ya Tapi uh, justru dengan uh, Mendengar kematian itu Kita uh -huh. akan lebih meningkatkan keimanan kita Karena rasa takut itu ya Mas Aji Amin, amin, amin, amin. <laughs> <laughs> Indah baik. Allah Ya baik daya-daya dimanapun anda berada Kami masih menantikan anda di 5, 7, 4, 3, 4. Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 021 574 3478 Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Dan kami menyarankan Nah, kita tinggal dulu teleponnya oh, Salam boleh, kita ya. gitu <laughs> Silahkan ya, Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, passwordnya Bapak Halo, Assalamualaikum halo ya sudah, sudah, sudah tersambung bapak sudah silakan tersambung silakan ya. bapak ya bapak passwordnya pa. baliho ani walau ayah passwordnya hey. ya ya, ya. baliho ani walau ayah pak oke baik dengan Banyak bapak siapa si di... ya, baik ya. dengan ya. bapak siapa dari mana pak pak Supri dari Nusa pak Supri ya, ya. pak Supri Tema kita pada yes. pagi hari ini adalah tentang mengingat kematian. Waktu kita hanya tiga menit, Pak. Mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa dimulai dari sekarang, Pak. Iya. Yes. Silakan Pak. Yes. Sebetulnya, masalah kematian itu... Mm. ...mengingat meng kematian itu adalah kejalanan yang nah, cinta. Yang lebih yang... ...salah uh, peninggungan itu adalah yang menarikkan. Nah, ini hal itu yang bisa kita apa lebih tak tak dari di wandirkan cantik itu punya nama pelajar itu ya wakilnya adalah perpindah alam ini apa namanya baik nampaknya kita tidak terlalu apa namanya Jelas, uh -uh. apa namanya belum terma apa namanya belum belum bisa menangkap secara sempurna lagi ya, pula yang sekali. beliau sampaikan tadi ya kami juga masih menantikan partisipasi ya. anda di mm -hmm. 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya mm -hmm. dan 0215743478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek dan yang paling penting kita ingat hari ya. ini ada hari Kamis kita berarti masuk di acara teledekuat Iya betul Jadi daya, -daya diharapkan dan dihimbau yang ikut menelpon ke sini adalah kita yang ingin menyampaikan dakwah kita ya, ya. Betul, Walaupun betul. temanya sudah kita tentukan hanya uh, apa namanya Tenang mengingat kematian pada kesempatan pagi hari ini dan waktunya juga sudah kita tentukan Kurang lebih sekitar 3 menit 3 menit mm -hmm. Dan ya. kami masih menantikan telpon anda di 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 021 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta, ada saran tadi yang terpotong gitu ya, ya yang kami sampaikan agar ketika menghubungi kami kesini kalau bisa jangan menggunakan telepon seluler gunakanlah telepon fixed line yang ada di ya. rumah agar kualitas suara yang muncul ke studio juga bagus gitu ya lebih jelas lebih jelas kita juga menangkapnya lebih enak ya mendengar. betul Doan Hakim juga menilainya lebih clear ya. gitu Daripada terpotong-potong-potong potong, potong kayak Jadi tadi Gingung mau menilainya gitu ya Mas Kaji Kalau tidak jelas Baik. <laughs> ya. ya nampaknya sudah ada penelpon yang masuk Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Iya Bapak silahkan passwordnya Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah tersambung Bapak silahkan passwordnya Pulau Aye. Baik, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Hairul. Pak Hairul dari? Di Lumajang. Dari mana? Dari Lumajang, Jawa Timur. Mohon maaf Pak. Volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit? Iya. Ya, silakan. Tema kita pagi hari tentang mengingat kematian. Waktu kita yang ada hanya tiga menit. Bisa kita mulai dari sekarang Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaim kullu nafsin la'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail. Aktsiru min zikri hadimir al maut. Amma ba'du. Para dewan juri dan juga para pemirsa TVRI yang berbahagia. Sudah dapat diketahui semua bahwasannya setiap manusia yang hidup, bahkan setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti mengalami kematian, dan itu tidak dapat tidak untuk kita hadapi. Oleh karena itu, tergantung bagaimana cara kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan manusia itu mati, tapi Allah mengatakan kulunasin zahiri qotul maus. Setiap sesuatu segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mengalami, mengincipi, bukan bukan mati sepenuhnya. Jadi pada hakikatnya manusia hidup itu tinggal mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena apabila persiapan kita ketika hidup di dunia itu penuh dengan ibadah dan nilai-nilai yang baik maka hasil kita ketika kita di akhirat nanti juga akan baik tapi sebaliknya jika langkah kesempatan kita hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk sesuatu yang jauh dari aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hasil yang kita akan kita raih di akhirat nanti akan membuahkan hasil yang tidak memuaskan juga Rasulullah pernah bersabda qul akshiru min zikri hadhihi al al-mautah Berbanyaklah diri kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancur leburkan segala bentuk kenikmatan, yaitu mati. Karena ketika kita hidup, mungkin kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Namun ketika kita sudah mati, maka kenikmatan itu akan sirna dengan sendirinya. Juga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada lima perkara yang hanya bisa dirasakan oleh lima macam golongan, yaitu diantaranya adalah mati dan juga hidup di mana hidup itu hanya bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang yang sudah mati tapi ketika kita masih hidup mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup karena kita lebih banyak keluar dari aturan-aturan agama oleh karena itu kami mengingatkan mari berbanyak kita untuk mengingat mati Demikian wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Failul ya, dari Lumajang, Jawa Timur. Dan kami juga masih menantikan partisipasi Anda, para Dai dan daiyah maupun Dai Cilik ya Mas Oji, mm -hmm. untuk berpartisipasi di acara ini dan kami juga masih menunggu Anda di 5743476 dan 0215743478. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu, Ballihu anni walau aya. Dan ada yang menarik dari uh, yang disampaikan Pak Makhairul Fa'ilul tadi yeah. ya, <laughs> bahwa kata beliau yang namanya mati itu uh, adalah Uh, tadi mencicipi, mencicipi ya, kita pasti mengalami dan mencicipinya. Artinya ya. itu bukan akhir dari segalanya, ya. hanya itu adalah merupakan penghancur lebur kenikmatan dunia saja ya, betul, untuk sesuatu yang, uh, uh, apa, di akhirat ya, kelak, ya. Dan sisi lain yang beliau sampaikan yang juga apa, menarik untuk kita simak bahwa yang namanya kematian itu uh, merupakan sebuah apa namanya fase untuk kehidupan yang lebih kekal abadi ya. nantinya, gitu ya. Ya itu orang yang sudah mati akan menikmati hidup ya Mas Haji. Hidup lagi. Hidup lagi gitu <tik> ya. <tik> Justru um, nikmatnya kematian itu, eh, nikmatnya kehidupan itu seperti ya. bisa dirasakan bagi orang yang mati. Begitu ya, kata beliau. Tapi tidak ya. ada penawannya masuk lagi Mas Haji? Ya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa <passwordnya>, Bapak? Beliwi anni walau ayah. <tik> ya, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Bangkalan, Pak Sadu Dari Bangkalan, dengan Bapak? Bangkalan, Madura Oh, dari Madura, dengan Bapak? Suramadu, ya. iya Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Maaf Bapak Alu Oke, okay. ya. baik Kita kita menyambut gembira nih, Suramadu sudah mulai dioperasikan ya, Insya ya. Allah dalam waktu dekat ini Ya, silakan Pak, ya. langsung saja tema kita tentang mengingat kematian ya. Waktu kita tiga menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi quail Audhu billahi minash shaitanurajim Kulu nafsin zahikotul maut, Sula ilayna turja'un Ashada la ilaha ilallah wa la isharikalah Wa ashada anna muhammadan abduhu Wa rasul la nabi ba'dah Adratal Muhtaramin Para pendengar TVRI yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama mengikuti acara Tele-Dawah. Pada kali ini temanya adalah Likrul Maut atau Mengingat Kematian. Hadirin para pemirsa, mengingat kematian adalah atau mati adalah suatu, eh, suatu keyakinan atau suatu kenyataan di mana setiap kita, setiap makhluk, setiap apapun yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah suatu uh, keniscayaan. Kematian adalah suatu purna hidup dari setiap makhluk yang bernyawa begitu juga dengan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah pasti akan mengalami apa yang dinamakan kematian. Sementara kita atau banyak orang mengatakan bahwa kita akan menginginkan masuk surga atau sebaliknya akan masuk neraka. Kita akan masuk surga atau kita akan masuk neraka apabila kita sudah mengalami apa yang dinamakan dengan kematian itu. Oleh karena kita selagi masih hidup, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita manfaatkan. Kita selalu beramal baik kepada Allah kepada sesama makhluk dan bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim kulla nafsin dza'iqatul maut thumma ilainaturja'un. Jadi tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Hanya kepada-Mu kamu, kamu akan dikembalikan. Begitu firman Allah telah berfirman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzikruha akhsiruhu dzikraha limilladz." Ah. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ali ya. dari Bangkalan. Ya, uh, sayang sekali nah, uh, waktunya ya. sudah habis dan terpotong meskipun sebenarnya masih ada yang ingin disampaikan dan nampaknya sudah ada lawan selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya ibu, assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Iya ibu, sudah tersambung bersama kami ibu. Passwordnya, tolong ibu. Ah, kalau itu anu, walaikum. Iya. Dengan siapa, di mana? Ibu. Assalamualaikum ibu. Ibu, halo. Halo ibu. Wah. Oh. Ah. Sayang terputus, sekali ya Mas Aji, ya. terputus. Sudah tersambung padahal sayang sekali. Ya. Jadi terputus <laughs> gitu ya. Baik, uh, kita masih menantikan anda di 5743476 bagi anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Satu hal tadi yang sampaikan Pali, ya. kematian itu merupakan purna hidup bagi yang bernyawa gitu ya. Iya. Artinya tidak sebatas saja manusia, mungkin yang bernyawa yang lain, binatang-binatang sebagainya, iya, juga akan mengalami kemampuan. Silakan, Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Bapak. Ya, Bapak. Mohon kecilkan volume TV-nya, Bapak. Iya, yeah. terima kasih, dan uh, tema kita pada pagi hari ini adalah mengingat kematian waktu yang diberikan selama 3 menit Mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda ya Bapak Baik, namun sebelumnya kali kita perlu tahu siapa nama iya. dan dari mana kali ya Pak Muhammad, namanya siapa Pak? Midi, Pak Sarmidi Pak Pak Sarmidi dari? Dari Palembang Oh dari Palembang, oh, baik Pak Sarmidi langsung uh. saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ashgadu ala ilahi Allah Wa ashgadu ala Muhammad al Rasulullah Puji syukur hanya milik Allah SWT Alhamdulillah Kita pada hari ini diingatkan dengan tema Mengingat kematian Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang kematian Mengingatkan kita selaku hamba Allah apa yang harus kita siapkan setelah kita hidup ini seben, Kematian sebenarnya adalah satu ni'mat yang paling besar dari Allah Subhanahu SWT Kematian adalah rahmat yang paling dekat Sehadap hambanya Kematian adalah sesuatu yang pasti Dan kematian pasti akan datang kepada hamba yang di dunia ini oleh karena itu, bekalilah diri kita untuk menghadapi kematian Karena setelah kematian itu ada kehidupan Nah, untuk kehidupan itu kita harus ada satu bekal Karena kehidupan setelah mati itu adalah kehidupan yang paling hakiki Dalam Al-Quran, Surah Al-Rasyah Ayat 1, itu dikatakan Allah mengatakan hari pembalasan adalah sesuatu yang pasti Dan oleh karena itu, siapkanlah bekal untuk menghadapi kehidupan yang sekali itu Di dalam Al-Quran lagi dikatakan -ah semuanya kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih bekal daripada kehidupan di dunia ini Saya mengajak kepada kita semua Janganlah kita terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini semuanya semuanya serba tamu plastik dan tidak ada yang abadi kecuali kehidupan di akhirat uh, hari ini sekalian saya maju sekali lagi. Jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara kita, siapkanlah untuk menghadapi kematian ini. Kerana kematian adalah satu nikmat yang paling besar, bukan sesuatu yang perlu kita khusus oleh kita semua. Karena itu, mumpung usia masih ada, berkailah, siapkanlah diri kita sebanyak-banyaknya agar supaya kita tidak menyesal nanti apabila kita sudah datang satu ke kematian nantinya. Mekanlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya. Tarmidi dari Palembang, Ustaji. Mm -hmm. ya. Mm. ya, silakan penonton berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Password-nya Bapak. Balighu anni walau ai. An. Terima kasih, dengan dapat siapa dari mana? Salim. Pak Salim dari Bekasi. Silakan Pak, langsung saja tema kita tentang mengingat kematian. Mohon diperhatikan waktunya yang hanya tiga minit. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrohmanirrohim. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rosimahumullah mengingat kematian dikatakan oleh orang bijak bahwasanya kita hidup ini bukan untuk mati, tetapi mati itulah yang membuat kita nanti harus memanfaatkan hidup ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Taubroni apail mau di waizah cukuplah dengan kematian itu kita nasihat buat kita di mana kita bisa memanfaatkan hidup ini agar lebih berkualitas dalam artian memanfaatkan hidup sebaik-baiknya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu artinya juga kita harus bisa Senantiasa mengatur amal sehidup ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat al asr "A'udhu Billahi minash-shaitonir rajim walamtri. illa illa Ladinamanu wa amil salihati wa tawasul bil hakti wa tawasul bil satt. Dan demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beramal soleh Dan saling nasihat menesahati dalam kebenaran Serta nasihat menesahati dalam kesabaran Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu SWT Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Agar kita bisa menfaatkan hidup kita sebaik mungkin Mengisi hari demi hari kita dengan amal soleh dengan perbuatan yang terpuji, perkataan yang senantiasa pandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengingatkan kita dengan hadisnya, "Siktan ini komsan koblah komsin. Pergunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang binal lagi. Salah satunya di antaranya adalah ayat takah koblah mau Pergunakan hidupmu." sebelum datang kematian agar kita bisa memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini sebaik mungkin sebagai bekal menuju akhirat sebagai kehidupan yang abadi yang tidak rusak seperti kita hidup ini semoga kita termasuk orang-orang yang mengingatkan kematian bila topik luar biasa asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Bapak Salim dari Bekasi mm -hmm. Alhamdulillah tepat waktunya ya Mas Haji yeah. Namun sepertinya ini peserta yang terakhir ya Mas peserta Haji Peserta untuk kesempatan pada hari ini gitu ya Dan sudah ada 8 dai daya yang sudah tersambung bersama kita mm -hmm. Dan kini tiba saatnya kita mendengarkan evaluasi dari uh, materi atau yang disampaikan yeah. gitu ya Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Saturhani MA. Silakan sahaja. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan peserta taladzah pada hari ini cukup baik, karena merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pula dari sisi lain. Kami tarik satu kesimpulan bahwa Semua peserta teledakwah pada saat ini juga Mengingatkan kita semua agar mempersiapkan diri Untuk menuju pada akhir kehidupan, yakni kematian Pemirsa yang berbahagia Di samping itu kami hanya memberikan tambahan Bahwa kita di tengah-tengah masyarakat juga Sering mendengar istilah wafat Di dalam surah Az-Zumar Ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu yatawafal anfu sahina mautiha Allah mewafatkan jiwa seseorang Pada saat kematiannya Dalam konteks ayat ini Ternyata Allah memisahkan istilah wafat dan mati. Di kalangan Mufasir mengatakan bahwa wafat adalah perpisahan ruh dengan jasad. Sementara mati adalah tidak berfungsinya organ-organ tubuh. Jadi istilah wafat dan mati sebetulnya ada perbedaan namun memiliki makna yang sangat erat kaitannya betul di dalam surah Al-Baqarah ayat serat maaf ayat 28 Allah tegaskan kai fa takfuru wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjam bagaimana kamu mengingkari Allah Padahal dulu kamu mati, kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, dan kemudian Allah menghidupkan kamu, dan kepada Allah kamu akan kembali. Yang menarik dari konteks ayat ini adalah, dalam proses keberadaan manusia sejak di alam rahim sampai di alam dunia ini, ternyata ujungnya adalah kehidupan. Yang pada akhirnya kita akan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih setatar. Ada hal yang menarik tadi yang bisa saya petik ya, di situ ya. perbedaan mati dan wafat dan, dan mati. Ya. Mati itu adalah ya, tidak berfungsinya organ tubuh, organ tubuh sedangkan wafat itu berpisahnya, berpisahnya roh, roh dan jasad. Ya. Artinya, kita yang yang normal gini bisa aja dikatakan uh, mati ya. manakala mungkin fungsi salah satu kita ada yang tidak berfungsi ya. begitu ya. Betul baru baru paham kita. Ya. <laughs> dan dan ya dan kita mungkin belum tahu tadi kira-kira siapa ya. apa namanya pemenang, iya, pemenang ya peserta atau peserta terbaik, terbaik pada kepada hari ini. apa namanya pada pada hari ini mungkin ya. Ustadz Satar bisa atau nah. mungkin Ustadz uh, Dr. Ali Nurdin bisa ingin ya. menyampaikan kira-kira siapa yang terbaik pada kesempatan pagi hari ini silakan uh, terima kasih dari kedelapan peserta pagi ini yang menjadi uh, peserta maka kami memilih uh, Bapak Salim dari Bekasi. Dengan total nilai 163. Satu poin yang perlu kami sampaikan e, menjadi kelebihan Pak Salim dibanding yang lain adalah ketika beliau sejak detik awal langsung menyampaikan pernyataan yang menarik. Terima kasih. Baik, Barakallah Pak Salim mudah-mudahan e, ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kita sudah berada di penghujung acara sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuan Hakim dan jangan lupa tema kita pada pekan depan adalah tentang azab kubur ya? <laughs> ya baik silakan ya, dan enggak. kita harus akhiri acara kita pada kes pada kesempatan pagi ini dan kami berterima kasih atas kebersamaan anda akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas kami untuk diri bila taufiqal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh